Ketemu lagi bareng gue Ica masih di channel DJIca Sudah hampir 1 bulan ini Ica upload video ya Hmm kangen deh rasanya Hari ini dan kedepannya Ica bakalan upload video lagi loh Sekarang yuk kita dengerin lagu DJIca terbaru ini Dari miliknya Abalala yang berjudul Gede Roso Dijamin enak didengar Dukung terus channel DJIca dengan cara like video ini Lalu share sebanyak-banyaknya ya Subscribe channel DJ Ica untuk dapat lagu remix terbaru Selamat mendengarkan Hey, you know, next? We'll be doing it, And with you.